BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempersembahkan Asmara di Tengah Penjara Sudah beberapa hari ini boleh perhatikan kamu tidak henti-hentinya bekerja untuk misi Kelihatannya kamu letih sekali, kurang istirahat. Nanti kalau kamu sampai jatuh sakit, wah, kami bisa tenang marah kang lurah. Iya Yuneng se, bisu lagi saja. Sekarang kita istirahat dulu, tidur di ruangan binku ya yuk. Iya iya boleh saja. Ya sudah, tinggal sedikit lagi kok. Asmara di tengah bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia. Dengan perbedaan status sosial. Aku sudah berusaha keras untuk melupakannya. Tapi rasa-rasanya itu tidak mungkin. Setiap saat bayangan dan masjid Niko senantiasa muncul di permukaan angan-anganku. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyok Rokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estijal Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko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 Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenali dalam dengan karakter alam di sekitar kita, dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita ikan nayangan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. untuk sementara waktu Setiuningsi tinggal di rumah pamannya di desa Sumberjati malam itu dia sibuk membuat persiapan untuk pesta perkawinan adik sepupunya Sri Laya, kakak kandung Sri Gondang sambil memotong-motong jalur untuk keperluan hiasan kemar maya Setiuningsi ngobrol bersama Sri Gondang Seri Gondang banyak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Raden Mas Jadmiko. Pasti Udin, senang sekali sama Raden Mas Jadmiko itu. Dia tampan kan? Ganteng? Ya, begitulah Seri Gondang. Mm -hmm. Tapi entah bagaimana nasib hubungan kami. Sampai saat ini, belum tampak titik-titik cahaya terang. Aku heran lo Yuningsih, mengapa Pak D dan Bu enggak tidak setuju dengan aku punya calon suami seperti Den Masyaf Niko? Kan malah bagus. Orangnya tampan, berasal dari keluarga priyai, saling mencintai, mau apa lagi? Begini Sri Gondang, Bapak dan Ibuku tidak setuju. Uh -huh. Karena pada dasarnya mereka mencintaiku. Uh -huh. Mereka tidak ingin kelak hidupku susah, tidak bahagia. Karena tidak ada kecocokan diantara kami berdua Jadi sebenarnya mereka juga tidak salah hmm. Mereka punya maksud yang baik hmm. Sebab tidak ada orang tua punya niat atau punya maksud buruk kepada anak-anaknya Tapi kalau sama-sama cinta bagaimana tidak hidup bahagia yuk Walaupun sama-sama cinta hmm. Kalau tidak ada kecocokan Karena mereka mempunyai latar belakang yang beda hmm. Bahkan kadangkala perbedaan itu sangat mencolok Seperti siang dan malam Tentu saja mereka akan seringkali berselisih paham Jadi menurut bapak dan ibuku hmm. Cinta bukanlah di atas gala-galanya Cinta memang penting Tapi masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan Yang tidak kalah pentingnya kalau menurut ini sih bagaimana? Waduh... Susah menjawabnya Sri... Ini persoalan sangat bersifat pribadi... Tapi... Kalau kamu ingin tahu juga... Aku akan berusaha menjawabnya... Eh hmm. uh, Ya... Bagiku... Cinta harus ditempatkan di atas segala galanya hmm. Kita tidak bisa mengorbankan cinta... Untuk kepentingan-kepentingan yang lain... Karena... Cinta membuat hidup menjadi sangat indah dan mempesona. Tapi cinta adalah karunia. Mereka yang dikaruniai cinta akan melihat pasangan hidupnya sebagai sesuatu... ...yang tidak pernah ada buruknya. Tidak pernah ada kekurangannya. Karena cinta membawa hati manusia menuju kesempurnaan. Mereka yang memiliki cinta... Tidak akan takut menghadapi sesuatu apapun. Ya, mereka akan tetap berdiri tegar sekalipun angin topan mengamuk. Mereka tidak akan terkejut mendengar halilintar menyambar. Uh -huh. Mereka tidak akan gentar menghadapi segala macam tantangan maupun rintangan. Karena cinta juga bersifat menguatkan jiwa seseorang, Ah! Kata-kata Yuningsih sangat indah Apakah Den Masjid Niko juga berpendapat seperti itu yuk? Kalau Den Masjid Niko benar-benar mencintaiku Pasti dia akan berpendapat seperti itu Loh, kok belum tidur? Yuningsih? digondang hmm? Tinggal sedikit lagi kok bule Ini sudah malam Besok kan masih ada waktu kawinnya kan masih hari lusa nanti Besok saya masih harus membantu membuat renda-renda... ...untuk pakaian pengantin Sri Laya, Bule. Ah, sudah beberapa hari ini... ...Bule perhatikan... ...kamu tidak henti-hentinya bekerja, Luswan Isi. Kelihatannya kamu letih sekali. Kurang istirahat. Nanti kalau kamu sampai jatuh sakit... ...wah... Kami bisa tenang marahkan murah. Iya, Yuningsi. Besok hari saja. Sekarang kita istirahat dulu. Tidur di ruangan bilikku ya, yuk. Iya, iya. Boleh saja. Ya sudah, tinggal sedikit lagi kok. Besok bisa kita kerjakan pagi-pagi sekali. Siangnya baru membuat renda-renda pakaian pengantin. Memang sudah beberapa hari ini, Setiuningsi sibuk membantu paman dan bibinya mempersiapkan pesta kawin Sri Layah. Ada saja yang dikerjakannya. Pagi-pagi sekali, Sioningsi kembali meneruskan pekerjaannya yang semalam belum selesai. Kali ini Sri Laya, calon mempelai wanita, ikut membantunya. Kalau calon suaminya Yulaya, pemuda desa biasa Yul. Bukan berasal dari kaum priai. Namanya juga tidak pakai embel-embel Denmark. <gif> yang penting saling mencintai. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tahu, Yulaya tidak mencintai Kang Mursid, kalau suaminya itu Kok kamu bisa tahu, Toh? Ngawur saja, kalau aku tidak mencintai Kang Mursid, mengapa aku mau menjadi pengantin, mau jadi istrinya? Soalnya belum menjadi suami istri saja kalian sering bertelkar Loh, bertengkar itu kan biasa, namanya juga orang Kadang-kala -kadang selisih pendapat, selisih paham <guluh> Bertengkar itu tidak apa-apa sih gondang hmm. Yang penting setelah bertengkar Kita menjadi baik kembali hmm. Menjadi rukun kembali hmm. Dan tidak ada sisa-sisa sakit hati Maupun dendam Kalau Yuning sih pernah bertengkar tidak sama dengan masjid Mikko <guluh> Sampai saat ini belum pernah Kalau kecewa ya sudah Sama-sama hmm. sudah pernah mengalaminya tapi ah, sudahlah, bagiku semua itu sudah berlalu. Barangkali memang bukan nasib perjodohan kami. Dan aku di sini tinggal di Sumberjati bersama kalian untuk melupakannya. Hmm. Aku harus berusaha keras untuk melupakannya. Yuning si pacarnya putra seorang Tumenggung, pemuda bangsawan, orangnya tampan. Benar, Yu. Sekarang sudah tidak lagi. Duh. Barangkali. Dan Masjid Miko sudah kembali lagi menjalin hubungan akrab dengan tunangannya Hmm... Jadi sudah punya tunangan dia, Ayu <laughs> Iya, sudah Namanya Den Ayu Puspaningrum Putri Gusti Tumenggung Puspo Yudo Wah, kalau begitu sama-sama anak Tumenggung ya? Iya Mudah-mudahan kelak mereka bisa hidup bahagia Bisa rukun dan tenang Serta damai sampai hari tua Pagi-pagi sekali ketika kabut masih melayang-layang di atas permukaan tanah. Yilurah Jatisari sudah sibuk menyiapkan gerobak kudanya di halaman. Sementara Yilurah sibuk membenahi perbekalan untuk di jalanan. Mereka bermaksud menghadiri pesta perkawinan Sri Laya di sumber jatis ku juga bawa botok teri ki. Hmm. Untuk anakmu si Ningsih, dia senang sekali makan lauk botok teri. Ya, tapi kamu makanan saja yang kamu pikirkan nih. Oh, namanya perempuan ki. Apalagi yang dipikirkan, yang dikerjakan kalau tidak mengurus dapur dan mencuci pakaian. Hmm. Ya, ya, ya, jadi sudah siap semuanya hmm? Sudah tidak ada yang ketinggalan Ya, pokoknya hmm? sudah aku naikkan ke atas gerobak Aku juga membawa standan pisang untuk oleh-oleh Sri Gondang hmm, Bagus, bagus, bagus Ya sudah, kalau begitu ayo naik cepat Dilurah ya. dan dilurah terpisah. Setidak naik ke atas gerobak Dilurah menggegam tali ketang kuda Menyelengkap perlahan yang terobat pun bersilap menyerangkan di lurah ceti sari sudah tiba di tempat yang dituju mereka disambut hangat oleh Kirotsonawala beserta istrinya yang pada malam nanti akan menyelenggarakan pesta kawin Sri Layah anak gadisnya Suasana rumah serta halaman tampak ramai oleh para tetangga yang berdatangan. Mereka ikut membantu mempersiapkan pesta kawin. Ada yang memotong kambing, ayam maupun mengangkut air. Pilurah dan nyelurah terkejut begitu mendengar bahawa Setioningsih sakit. Buru-buru mereka menemuinya di ruangan bilik yang letaknya di samping pondok. Setioningsih memang sedang terbaring ditunggu Sri Gondang. Loh. Kamu ini bagaimana, Tondok Nisi? Kok kamu malah sakit? Mungkin Nisi terlalu letih, Udi. Oh. Sudah beberapa hari ini dia kerja terus. Siang, malam membantu membuat segala macam. Oh. Bukan disuruh, Kang Lura. Hmm? Malah sudah aku larang-larang beberapa kali. Dia tidak mau. Semalam saja dia membuat renda-renda untuk pakaian pengantin Sri Laya sampai hampir subuh baru tidur. Susah, Lura, anakmu itu... Kalau punya kemauan... Susah dibelokkan... Terus, makannya gimana makannya? Makannya juga sedikit sekali, Pak Dilura... Oh... Kalau begitu... Makan dulu saja, Yandu, ya... Ini... Ibu bawakan botok teri kesukaanmu... Makan dulu, ya... Nanti saja, Bu... Harusnya... Kamu jaga kesehatan sendiri, Ningsi... Kerja boleh bantu-bantu apa saja... Tapi ingat waktu. Kalau saatnya istirahat ya tidur. Saatnya makan ya makan. Ya Yuningsih, makan dulu, saya ambilkan nasinya ya. Nanti saja. Sudahlah, saya tidak apa-apa kok, Bu. Pak. Mungkin benar kata Sri Gondang. Saya hanya letih, saya butuh istirahat. Ya sudah, Dok. Kalau begitu, tidur saja ya. Nanti kalau lapar Bilang saja sama Sri Gondang Biar ya, nanti dia makan Iya bule Matur Mumu Pesta perkahwinan Sri Layak dan Mursi Berlangsung cukup meriah Banyak tamu serta undangan yang hadir Baik dari sumber jati sendiri Maupun dari desa-desa tetangga Kirasa Nawal dan Miraksa Sibuk menerima para tamu Sementara Kilurah Jatisari dan Milurah Ibu memperkenalkan diri sebagai anak famili dekat dari tuan rumah. Ketika malam sudah mulai agak larut, bunyi gemblang tayuk tamu. dan para lenek tayuk ikut memeriahkan suasana pesta sehingga semakin bertambah semarak. Namun begitu, sepilin si tetap terbaring di ruangan bilik ditunggu istri Kondal. Ayo keluar sebentar yuning teh, ledek tayuk, cari ibu Ah, tidak tri, hmm? biar aku di sini saja. Kalau kau mau nonton, ya silahkan. Ah, tidak enak nonton sendirian, yuk. Kan banyak teman-temanmu, anak-anak tetangga sini. Nonton saja sama mereka, Sri. Tidak, yuk. Aku mau nonton kalau sama Yuni, Kamu apa-apa kok Yuni, sih. Sana keluar nonton. Biar aku sendiri di sini, tidak apa-apa. Tidak usah ditunggu terus-menerus. Wah, seperti anak kecil saja, Sri. Lu nisi. Jangan tidur terus nurus nurus, nanti malah pusing kepalanya. Ayo keluar, nonton tayub. Ramai tayubnya dok, ledeknya cantik cantik. Tadi Pak Lekmu ikut joget lucu <lucuk> sekali. Bapak memang biasa joget bersama ledek Bu kadang Kadangkala ibu sampai sempol. <lucuk> Ayo dok, keluar sebentar. Ke ah tidak bu, biar saya di sini saja. Eh sebentar saja. Biar ganti suasana begitu loh Tidak di ruangan bilik terus Ayo, tidak bu Saya tidak ingin nonton Mungkin dia masih letih, Bu Delura Oh, kalau begitu ya sudah Tadi sudah makan belum? Sudah, Bu Delura Habis di tengah piring sama botok teri Ya sudah, kalau begitu Yang penting perutnya jangan dibiarkan kosong ya Nanti masuk angin Ya sudah, Nduk Ibu mau menemani pak lihmu dulu ya. Menerima para tamu dan undangan. Iya bu. Suasana pesta kawin semakin malam semakin bertambah semarak. Para ledek tayuk menemani tamu yang ingin berjoget. Dan sebagai imbalannya, mereka memperoleh sedikit uang receh. Setia Ningsi belum tidur. Dan Sri Gondang masih duduk di pinggiran ranjang. Suatu saat gadis kecil itu memijik-ijik peti Setia Ningsi. Kalau mau nonton ya nonton saja, Sri. Hmm? Kok malah duduk di sini? Nonton sana sama teman-temanmu. Tidak yuk. Saya kasihan Yunice sendirian. Aku tidak apa-apa. Kok kasihan? Kalau Yunice mau nonton, ya aku juga mau. Oh ya Yunice, renda-rendanya bagus sekali. Jadi, <laughs> saya pintar sekali ya menyoket renda-renda untuk pakaian pengantin. Yuk, Raya kelihatan tambah cantik. <laughs> Bukan tambah cantik, Sri. Hmm? Kakakmu itu memang cantik, kamu juga cantik, pak ah, <laughs> Yuningsih jelek begini kok dikatakan cantik? <laughs> Yang mengatakan kamu jelek pasti dia iri, iri karena kecantikanmu, Sri Yuningsih juga cantik, pasti dia Denmas Djatniko tidak menyesal pernah mencintai Yuningsih. Yuk, Yuningsih, kok nangis? Ada apa yuk? Yuk, ada apa nangis? Apakah kata kataku ada yang salah? Tidak Sri hmm? Aku Hanya merasa sedih Aku tahu Pasti Yuning si ingat Den Masjad Miko kan? Entah mengapa Sri Tiba-tiba Aku merasa sangat kesepian Hidupku Rasanya hampa sekali Kamu benar Entah mengapa Mendadak aku terkenang Den Masjid Miko Padahal aku sudah berusaha keras untuk melupakannya, hmm. tapi rasa-rasanya itu tidak mungkin. Setiap saat bayangan dan masjid Miko senantiasa muncul di permukaan angan-anganku. Hmm. Yuningsih katanya cinta itu membuat hidup kita menjadi indah. Tapi kok sekarang malah Yuningsih menangis? Di mana indahnya? Ah, oh. Sri, Sri Gondang, hmm. kamu. Kamu itu lugu sekali Kamu seorang gadis yang manis dan lugu Selama tinggal di Sumberjati, Kamulah yang selalu menghiburku Sri Tapi Memang pertanyaanmu itu tadi Susah dicarikan jawabannya Cinta memang sesuatu yang indah Tapi Kadangkala dalam keindahan itu Terasa ada sesuatu yang menyakitkan Suatu saat nanti Sri Kamu pasti akan mengalaminya Ya Tapi mudah-mudahan saja Pengalamanmu tidak sama dengan apa yang kualami Cinta yang bersemi dalam hatiku ini Yang tumbuh dengan sangat subur Yang akarnya sangat kuat Menancap ke dalam tanah Yang daun-daunnya amat rimbun Tiba-tiba harus dimatikan Rasanya Saat Kilit sekali Aku, aku hampir tidak tahan menanggung beban seberat ini Kalau begitu, sebaiki Yuningsih terus terang saja Terus terang sama siapa? Sama Pak Delura dan Bu Delura Katakan saja bahwa Yuningsih tidak bisa dipisahkan dari Den Masjad Miko Saranmu juga lucu sekali Sri Lucu, tapi jujur Aku senang mendengarnya Namun begitu, tidak mungkin kulaksanakan. Mengapa tidak mungkin, Yu? Sebab aku tidak ingin menyakiti hati orang tuaku sendiri, Sri. Walaupun kenyataannya seperti itu, aku tidak mungkin melupakan Dan Masjid Miko selamanya. Tapi aku harus menutup-nutupinya. Aku harus hidup dalam kepura-puraan supaya orang tuaku senang dan merasa aman. Tapi ini saya sendiri yang harus merasa sakit Bagaimana itu? Ya biar sajalah Sri Mungkin ini sudah nasibku Tapi Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya? Ah tidak Yu. Untuk apa ngomong sama orang-orang? Hanya kepadamu aku menceritakan semua ini Hanya padamu Sri Aku berterus terang mengatakan tentang apa yang kurasakan Tentang isi hatiku yang sebenarnya Karena aku tahu kamu seorang gadis yang manis, yang baik, jujur, dan bisa dipercaya Benar ya Sri, hmm? kamu jangan ngomong sama siapa-siapa Bukan karena apa-apa Aku hanya tidak mau orang tuaku tahu bahwa sebenarnya Setio Ningsi tidak mungkin ditusahkan dari gen masjad Niko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 Nah, para pendengar sekalian, inilah siri kedua puluh Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nikas sebagai Sri Gondang, Ajeng sebagai Setyoningsi, Endang Ayu sebagai Sri Layah, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivona sebagai Nyilura, Ari Guritos sebagai Nyeraksol dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Setyoningsi dan Jad Miko akhirnya bisa bertemu kembali? Dan bagaimana nasib percintaan mereka? Dua insan yang berlainan martabat serta kasta itu. Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih